بسم الله الرحمن الرحيم. حيكم بتحيه الاسلام وتحيته السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما اثنى ربنا على نفسه. والصلاه والسلام على محمدين سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي Wa sanna bi sunnatihi wa qa'tafa asarahu ila yawmidin Amma ba'd Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di siang hari Yang insyaAllah penuh dengan keberkahan ini Di bawah Zilal ajnihatil malaikah Di bawah naungan sayap-sayap para malaikat Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kesempatan Untuk dapat mengisi sebagian dari umur yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka ibadah yaitu talabul ilmi mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah yang insyaAllah kita petik pahalanya nanti di sisinya. Sosabat salam kita haturkan pada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kita harapkan syafaatul uzma nanti di hari masyarakat kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah sebagaimana tadi telah diinformasikan bahwasannya tema kita pada siang hari ini terkait dengan al-fara'id atau fikhul mawaris fikih tentang warisan sebelum masuk ke dalam tema yang insyaallah akan kita kaji ini sebagai muqaddimah saya ingin menyampaikan dua hal Pertama adalah terkait dengan Posisi dari fikih waris Di dalam struktur ilmu fikih Di dalam islam Jadi sebenarnya fikih waris itu bagian dari fikih apa Itu maksudnya Yang kedua adalah Permohonan maaf mudah-mudahan mungkin nanti tidak bisa seluruhnya disampaikan Karena tentu mengingat waktu dan fikih waris ini termasuk tema yang uh, Lumayan banyak ya Sampai-sampai ada sebagian ulama' mengkhususkan untuk ahli fikih terkait dengan waris itu nama tertentu gitu jadi kalau kita menyebut istilah ahli fikih itu namanya faqih kalau ahli tafsir mufasir ahli hadis muhadis, ahli usul fikih usuli, tapi ada di dalam ilmu fikih yang memiliki keahlian tertentu, yang disebut dengan nama tertentu yaitu ahli tentang ilmu waris yang namanya adalah farzi ya, diambil dari kata fara'id maka Nanti mungkin bisa jadi tidak akan semuanya tersampaikan, tapi insyaallah mudah-mudahan teori-teorinya akan bisa tersampaikan. Nah, untuk faktor yang pertama yang tadi saya sebutkan, sebenarnya fikih itu dalam struktur emak fikih wahyu itu dalam struktur ilmu fikih di mana? Sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama, seperti apa yang disampaikan oleh Imam oleh Syekh Wahab Zuhaili dalam karya monumentalnya yaitu Al-Fitful Islami Wa Adillatuh ketika beliau membahas tentang Shumuliyatul Fithil Islami. Kesempurnaan fikih Islam Dia membagi kajian fikih itu Secara garis besar menjadi dua tema besar Satu fikhul ibadat Kedua Fikhul muamalat Fikhul ibadat dan fikih muamalat Artinya jangan kita membayangkan Istilah fikih muamalat itu hanya terkait dengan masalah uang Karena fikih muamalat nanti ada klasifikasinya lagi Kalau fikih ibadat Fungsinya adalah Litu nazi ma'ala kata insan bi untuk membangun hubungan secara langsung secara mahdho kepada Allah Subhanahu wa Sedangkan kalau fikih fikhul muamalat ditunazzimu 'alaqat al-insan ba'aduhu ba'dhoh. Membangun hubungan yang harmonis sesama manusia di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang fikih muamalat yaitu fikih yang kedua, setidaknya ada tujuh tema besar terkait dengan fikih muamalat. Pertama adalah fikih yang dalam lingkup keluarga Yang disebut dengan ahkamul ahwal asyakhsiyah Atau istilahnya fikih keluarga Atau kalau dalam kitab-kitab klasik dulu namanya adalah fikhun nikah Dan ilmu waris masuk dalam konteks fikih ini Jadi kalau kita misalnya bicara zakat, itu bukan fikih mu'amalat Zakat adalah fikih ibadah Walaupun ada bicara tentang masalah ekonominya Tetapi ketika kita bicara fikih waris, maka dia masuk dalam konteks fikih ahwal saksiyah. Itu terkait dengan urusan di dalam internal keluarga. Nah kemudian nanti diperluas sedikit, ada namanya fikih ahkam ya Nah kalau fikih ahkam inilah mungkin yang sebenarnya sering disampaikan oleh Ustadz di sini, yang tadi terkait dengan ekonomi syariah. Tetapi sebenarnya fikih ahkam ini terkait dengan ekonomi syariah yang bersifat mikro sebenarnya, yang tidak langsung ada apa namanya uh, aturan dari pemerintah ya. kemudian fikih jinaiyah terkait pidana fikih ahkamul murafaat berita acara atau terkait dengan peradilan, fikih ahkam dusturiyah tata negara atau fikih negara fikih ahkam dua iliyah, hukum internasional dan fikih ahkam iktisodiyah nah inilah yang disebut dengan fikih ekonomi yang bersifat makro, langsung ada undang-undangnya oleh negara tapi ini tidak akan detail ya kita sebutkan tetapi intinya adalah saya ingin mengatakan struktur dari atau apa namanya di mana letaknya fikih mawaris atau fikih terkait dengan warisan itu letaknya adalah di dalam fikih ahkamul ahwal syakhsiyah terkait dengan fikih keluarga agar nanti proses kita mengetahui fikih mawaris di mana itu bisa lebih sistematis ya nah sedangkan kalau kita berbicara tentang fikih ahwal syakhsiyah maka pembahasan tentang fikih akhwal sosia itu ada tiga objek besarnya fikih nikah fikih perceraian dan fikih tentang harta keluarga dan kita tidak akan menjelaskan terkait dengan fikih nikah dan fikih perceraian ini nanti ada temanya sendiri nah dimana rata fikih waris Letaknya ada pada fikih terkait dengan harta keluarga Bisa dibayangkan Pak ya. Jadi di, apa namanya letak kajian fikih waris di mana? Pertama dia masuk wilayah fikih muamalat. Kedua secara spesifik berada di dalam fikih ahkamul ahwal asy atau fikih tentang keluarga dan lebih spesifik lagi terkait dengan objek ketiga dari fikih keluarga ini yaitu fikih harta keluarga. Ya. Nah, baru kita masuk ke dalam tema tentang eh uh, waris. maafnya agak panjang karena dua tema sebelumnya lumayan banyak juga Fiqih waris ya. untuk membahas tentang Fiqih waris kita akan membahas beberapa masalah urgensi ya, ini lebih kepada aspek motivasi kita pertanyaan tentang mengapa kita harus tahu tentang ilmu waris ya. kedua pengertian dan pensyariatan ketiga teorinya yaitu tentang rukunnya karena dalam ibadah biasa ada seperti itu ada rukun, ada syarat, ada sebab ada penghalangnya kalau dalam ilmu usul fikih kalau dalam kajian ilmu usul fikih ini namanya adalah hukum syar'i hukum syar'i itu para ulama membaginya menjadi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wab'i jadi ketika seorang ahli fikih berusaha untuk mencari sebuah hukum atas sebuah masalah, yang dicari itu ada dua konteks hukum ini yaitu hukum taklifi dan hukum wab'i Kalau hukum taklifi, ini ada lima hukum yang kita sering dengar Wajib, haram, makruh, mubah, mandub atau sunnah Sedangkan kalau, fikih, eh, kalau hukum wadu'i Ini terkait dengan sebab, syarat, rukun, penghalang, azimah, ruksoh, sah, batal dan sebagainya Nah contoh misalnya kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, Apa hukum taklifi dari puasa Ramadan? Wajib Apa dasar wajibnya? Nah, mencari tahu dasar wajibnya itu namanya hukum wad'i. Yaitu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka ketika Allah mengatakan, syahida yasum, Barang siapa yang sudah melihat masuknya bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Nah, ayat itu adalah hukum wad'i namanya. Karena menjadi sebab atas diwajibkannya uh, puasa Ramadan. Nah, kewajiban atau hukum wajib puasa Ramadan itu disebut dengan hukum sakliti. Nah nanti terkait dengan waris teorinya adalah seperti ini. Kemudian secara khusus kita akan bicara juga teori tentang rukun waris. Dimana rukun dalam ilmu waris itu ada tiga: pewaris, hartanya, dan ahli warisnya. Kemudian ada juga pembahasan terkait dengan ini masalah dan ini adalah paling penting di dalam kajian dalam kajian waris yaitu hijab. Bukan hijab jilbab ya. Yang dimaksud adalah hijab tentang bagaimana kalau ada ahli waris terjauh dan ahli waris terdekat siapa yang didahulukan dan yang keenam teknis pembagiannya atau disebut dengan hisabut taurid ya karena yang akan dibagi kan harta maka harus ada kata caranya yang juga sudah dikonsep oleh para ulama lalu ada kondisi-kondisi yang sifatnya tidak normal misalnya taurid hadma wal gharqa kalau ada orang yang melakukan perjalanan satu keluarga naik pesawat celakaan, meninggal semua Kan kita tidak tahu ni siapa yang lebih dahulu meninggal dibanding yang yang lain. Ini adalah kondisi-kondisi tidak normal yang juga dibahas oleh para ulama. Termasuk di dalamnya adalah warisan bagi janin yang ada di dalam rahim ibunya. Karena di dalam Islam seorang janin meskipun belum lahir itu sudah berhak mendapatkan warisan kalau sebelum meninggal itu ayahnya sudah meninggal. Yang disebut dengan ahliyatul wujub namanya. Jadi ini adalah tujuh pembahasan pokok terkait dengan fikih waris. mudah bisa tergambar secara global Pak ya. Kita masuk kepada detailnya. Ini dibuat sesi 4 begini karena rumah Vicky biasanya mengadakan pelatihan waris itu dari pagi sampai sore Pak. Makanya ini dalam waktu 1 jam saya rusahkan untuk bisa banyak mengambil pembahasan. Mengapa harus belajar waris? Pengertian dan persyariatan, kemudian hukum, ah, waktunya, rukun, syarat... Mawani penghalang seseorang Untuk tidak mendapatkan waris dan sebab Dia mendapatkan warisan Ini ada beberapa Faktor untuk kita Penting untuk belajar waris ini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Mengancam orang-orang Yang Tidak menjadikan Hukum waris sebagai cara Untuk membagi harta warisan Yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ayat ini kalau kita baca dalam surat Nisa konteksnya terkait dengan masalah waris. konteksnya terkait dengan masalah waris. jadi sebelumnya itu ada Allah membahas tentang masalah waris. kemudian setelah itu Allah tutup dengan ayat dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya bagi yang tidak menggunakan konsep itu sebagai cara untuk membagi hartanya diancam oleh Allah berupa kekal di neraka. Tetapi kekal di neraka maksudnya bukan kekal sebagaimana konsep orang-orang kafir ya. Tapi yang dimaksud kekal di neraka adalah dia dia termasuk melakukan dosa besar. Namun kalau dia masih bertauhid, bisa saja dia Allah keluarkan dari neraka. Kemudian yang kedua, ini adalah perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang khusus diperintahkan kepada umatnya untuk dipelajari. Kata Rasulullah sebagaimana datang oleh Ibnu Majah, ad dan Al-Hakim, ta'allamul fara'id وعلموه فإنّه ينسى وهو أول ما ينسى من أمتي. بادر لعلم فرائض أو tentang ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada orang lain. Ini polanya sama seperti sabda Rasulullah كي ركّم أنّ الله مال القرآن Jadi polanya Rasul memerintahkan kita untuk belajar sekaligus untuk diajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena ilmu ini adalah yang pertama kali akan Allah subhanahu wa taala angkat. Dan kita bisa melihat kondisi itu saat ini, di mana banyak orang ya, jarang mengetahui tentang masalah waris. Bahkan nanti akan kita lihat kata-kata Umar yang menyamakan belajar waris seperti belajar Al-Qur'an, sejajar belajar Al-Qur'an. Ini adalah kata-kata Umar bin Khattab, Rasulullah yang mengatakan: "Taalamun faraid sama quran Belajarlah ilmu faraid seperti kita belajar Al-Qur'an." Uniknya kita banyak mendapatkan namanya TPA ya, Taman Pendidikan Al Qur'an, tapi kita tidak pernah mendapatkan TPW ya, Taman Pendidikan Waris. Gitu. Padahal perintah untuk belajar warisah belajar ilmu Waris itu sama dengan perintah belajar Al Qur'an. Walaupun di sini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata Umar bin Khattab, tapi kita tahu perkataan sahabat terkait dengan masalah masalah ibadah yang tidak ditentang oleh sah sahabat yang lain itu bagian dari dalil yang syar'i. kata para ulama kata para ulama ushul fikih kalau sahabat berkata sesuatu dan tidak ada yang menentang itu bisa menjadi ijma namanya dan itu termasuk dalil syar'i jadi kedudukannya seperti Alquran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi tadi didukung dengan sabda Rasul ta'allamul faraid tu'allimuhan nas belajar ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain dan ini polanya sama dengan sabda Rasulullah khairukum man ta'allamal alquran wa Jadi Penting belajar ilmu warisnya. Yang ketiga, yang keempat, belajar ilmu waris juga bisa menjadi faktor untuk terjadinya perpecahan di dalam keluarga kita. Masalah harta itu adalah masalah yang sangat sensitif sekali. Kadangkala -kadang kalau seorang yang mungkin sudah tua memiliki harta dan sebagainya tidak mempersiapkan hal itu, maka itu bisa menjadikan sebab keluarganya akan pecah setelah dia meninggal. Maka dengan menetapkan atau dengan pelajari ilmu waris kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Itu juga salah satu fungsinya agar tentunya tidak terjadi pepercahan di tengah keluarga kita. Saya melihat keempat ini, mas, apa namanya? Faktor yang keempat ini hampir sama polanya dengan perintah Rasulullah kepada kita untuk mengajarkan salat kepada anak kita. Rasul mengatakan ya, bahwasanya kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, itu kita diwajibkan untuk mengajarkan anak kita salat. Ketika umurnya sudah 10 tahun dan masih tidak mau Rasulullah membolehkan kita untuk Memukulnya dalam sebuah hadis sahih Nah Para ulama menjelaskan begini Ketika seorang anak yang belum balik Umurnya sudah 10 tahun Dan dia tidak melakukan tidak, tidak mengerjakan sholat Sebenarnya dosa bukan ada pada anaknya Karena si anak belum menjadi mukalah Tetapi dosa dibebankan kepada Orang tuanya Bisa dilihat analoginya seperti apa Ketika kita Sebagai orang tua tidak mengajarkan ilmu waris Kepada anak-anak kita dan setelah kita meninggal kemudian anak-anak kita bertengkar gara-gara harta, dosa dibebit di, ditimpakan kepada siapa? Pada orang tuanya. Maka dengan kita mempelajari ilmu waris itu salah satunya juga adalah agar kita bisa mencari apa namanya? Agar kita bisa memba, e, apa namanya? E, mencegah adanya perpecahan di dalam keluarga karena masalah harta adalah masalah yang sensitif. Kemudian juga tentu agar kita termasuk bisa mendapatkan amal jariyah dari kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Faktor lainnya, sesungguhnya belajar ilmu waris ini meskipun temanya agak banyak sebenarnya mudah, khususnya dalam konteks hitung-hitung apa hitung-hitungnya. Karena ketika kita belajar cara menghitung warisan, ya cara menghitung harta waris, bayangkanlah ketika kita masih berada di sekolah SD kelas 5. Ketika kita masih belajar hitung-hitungan tentang desimal, per2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 dan 2/3. Hanya itu saja, tidak keluar dari hitungan lain. Kita nggak belajar masalah sin, masalah hal-hal yang ribet di dalam matematika. Kalian hanya belajar di sini saja seperti membagi kue, satu bolu kemudian dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka jangan bayangkan belajar waris itu belajar yang sangat sulit. Kemudian yang terakhir adalah Dengan kita belajar waris, tercinta, agar kita menghindari kekeliruan dalam pembagian harta waris yang sudah banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Misalnya, seperti ada orang yang apa namanya membagi waris sama rata dengan, kepada anak-anaknya. Padahal di dalam Al-Qur'an jelas Allah mengatakan lizah karimisu halwil unsayain. Bagian laki-laki itu adalah dua atas bagian satu untuk wanita. Dan para ulama menjelaskan setiap ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang adat. yang berbicara tentang sebuah bilangan itu bersifat qat'i sebagaimana kewajiban sholat Tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman yang sudah jelas. Misalnya ketika Allah mengatakan innal ladzina yarmuna musallati tsumma lam ya'tu bi arbaati syuhada fajladuhum tamani najdah. Kalau ada seseorang yang menuduh orang lain berzina padahal dia tidak melakukan zina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, Allah tetapkan hukum hududnya adalah 80 kali cambukan. Ini bilangan yang tidak dipahami Dengan bilangan yang lain Maka ketika Allah mengatakan bahwasannya Pembagian warisan itu 2 banding 1 Itu adalah sesuatu yang sudah pasti Tidak bisa dipahami dengan 1 sama 1 Atau 2 sama 2 2 banding 1 Tetapi juga perlu kita ketahui Bahwasannya Pembagian warisan 2 banding 1 itu Bukanlah Bukanlah pembagian yang Apa namanya Untuk setiap ahli waris Karena 2 banding 1 ini nanti hanya diperuntukkan bagi keluarga, bagi ahli waris yang dia posisinya satu. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Tetapi di luar posisi yang sama rata misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Bisa jadi anak perempuan itu bagian warisnya lebih besar dibandingkan laki-laki. Nah maka penting kita mengetahui agar tidak langsung menuduh dulu aturan Allah itu salah. Padahal kita belum mempelajarin secara maksimal. Biasakan orang menuduh hukum Allah itu karena tidak tahu sebenarnya kan. Sebelum kita melakukan hal itu, ya, kita pelajari secara benar. Nah, ini kemudian ada 10 penyimpangan pembagian waris di khususnya di Indonesia ya. Ini hasil analisa dari Ustaz Ahmad Sarwat. Beliau menganalisa Setidaknya pertama sebagai bisa dijelaskan di masyarakat kita itu anak laki-laki disamakan bagiannya dengan anak perempuan. Padahal Allah dalam surah An-Nisa mengatakan bahwasanya pembagiannya adalah 2 banding 1. Hikmahnya apa? Nanti kita lihat. Yang kedua, bagi waris sejak masih hidup. Nah, biasanya orang-orang tua kita mengatakan ini warisan untuk si A, si B, si C. Padahal dia belum meninggal. ya nah, kalau itu dilakukan, sebenarnya itu bukan waris, karena waris dilakukan setelah dia meninggal. Dan itu pun bukan atas ketentuan dari si orang tua, namun ketentuan langsung dari Allah dan Rasulnya. Tapi orang tua boleh sebelum meninggal, misalnya udah tua, belum meninggal, diajarkan kepada anak-anaknya. Ini dibagi dikasih, dikasih tahu dulu kalau kamu posisinya seperti ini, bagiannya seperti ini nah ini boleh ya. tapi kalau dibagi langsung sebelum meninggal itu bukan waris namanya nah, ada juga masalah hibah waris ya. hibah waris ini hampir sama dengan konsep yang kedua ya. ketika orang tua membagi hartanya sebelum dia meninggal, itu sebenarnya bukan warisan, tetapi adalah hibah ya. karena warisan sekali lagi adalah sesuatu yang diberikan setelah meninggal Harta bersama suami istri dan ini juga istri yang terjadi, istilahnya harta guano gini kan Padahal di dalam Islam Harta suami itu adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri Kecuali ada yang terkait dengan kewajiban diantara mereka seperti nafkah dan lain sebagainya Tetapi ketika misalnya Salah satu diantara dua suami istri itu meninggal maka secara otomatis Harta yang murni milik suaminya atau milik istrinya itu bukanlah milik pasangannya apalagi kalau misalnya terjadi perceraian misalnya itu tidak lagi menjadi milik pasangannya maka ketika seorang meninggal bukan berarti pasangannya berhak memiliki harta yang ditinggal oleh pasangannya ini keliru jangan sampai gara-gara kita tidak tahu akhirnya istri kita atau suami dari atau suaminya misalnya memakan harta haram yang bukan hak milik dia bisa jadi itu adalah milik dari anaknya misalnya. maka ini perlu juga di Perhatikan. Kemudian, nah ini hampir sama juga dengan konsep sebelumnya. Biasanya juga hartawa dikuasai oleh istri kalau suaminya meninggal. Padahal Allah menetapkan bagian para istri adalah fa'inka adalah gumbaladun fa'lahun Kalau mereka atau jika laki-laki seorang suami memiliki anak, maka para istri ditentukan bagiannya itu seperdelapannya saja. 7 per milik ahli waris yang yang lain. Maka dikhawatirkan ketika dia Atau harta itu dikuasai oleh istrinya Istrinya itu memakan harta yang diharamkan oleh Allah Karena bukan hak miliknya Ada juga Kasus di negara kita adalah Menunggu semuanya wafat Seorang bapak meninggal Belum langsung dibagi warisannya Sampai istrinya dulu yang meninggal Padahal lagi-lagi sekali lagi Harta yang dimiliki suami itu Apa namanya Murni milik suaminya Dia khawatirkan apa? Bisa jadi nanti tercampurnya hak antar ahli waris ketika tidak langsung dibagi. Kalaupun misalnya mungkin ada anak-anak yang ingin menghormati ibunya misalnya karena ada tua, itu jangan apa namanya? Jangan lupakan konsep waris ini. Artinya tetap dibagikan waris kemudian setelah dibagi waris kalau ingin menghibahkan kepada si ibu silakan. Tapi kalau misalnya pembagian warisan itu ditunggu dulu sampai sang ibu meninggal, nah ini yang menjadi masalah. Karena kita bukan bukan hanya khawatir Si anak tidak mendapatkan bagiannya, tetapi kekhawatiran kita adalah si ibu nanti memakan harta yang diharamkan dan karena bukan hak milik milik dia, maka setelah meninggal juga harus dibagi. Tetapi ulama juga sudah membuat konsep pak, kalau misalnya ada orang meninggal belum dibagi warisannya, ada ahli waris lain yang sudah meninggal, nah ini juga sudah dikonsep bagaimana caranya. Kemudian bukan ahli bukan ahli waris menuntut. Ipag, mertua, menantu Padahal itu bukan ahli waris Di dalam struktur ahli waris yang ada dalam ilmu Maka ini juga harus diperhatikan Yaitu ketika kita mengetahui siapa saja sih sebenarnya ahli waris Yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Dan perlu diketahui juga Ketentuan tentang masalah warisan ini adalah ketentuan yang Termasuk disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran secara terinci Kalau kita bicara solat, Allah hanya mengatakan wa akui musolah, warka umar rokin hanya bicara ruku, sujud dan bicara secara global terkait dengan solat. Tetapi kalau bicara tentang waris, Allah termasuk menjelaskannya secara terperinci di dalam surat An-Nisa. Ya, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang panjang terkait dengan masalah ini. Kemudian ada juga pembagian warisan berdasarkan kesepakatan. Tentu tidak ada namanya kesepakatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wataala. Yang namanya maksiat adalah melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban. Karena ketentuan waris ini termasuk kewajiban, maka kalau itu ditinggalkan dengan dengan berdasarkan sebuah kesepakatan, maka ini namanya adalah berpakat dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang dalam syariat. Kemudian yang berikutnya adalah kadang kala juga berdasarkan ketentuan adat. Ya, misalnya ada di beberapa daerah mutlak Harta warisan itu diberikan kepada Pihak perempuan misalnya Di daerah mana pak? Ada daerah padang seperti itu ya Nah ini juga tentu kalau ada kalau bertentangan dengan syariat Juga menjadi faktor penyimpangan Di dalam masalah warisan Dan yang terakhir adalah Ada istilah ahli waris pengganti ya, Penjelasannya agak lumayan ribet Sebenarnya ahli waris pengganti ini sebenarnya adalah Seorang ahli waris Yang awalnya menjadi ahli waris karena sebuah sebab dia kemudian ter terhalangi bagiannya tiba-tiba agar dia mendapatkan maka dia diletakkan ke atas gitu. jadi semacam, semacam ada usaha untuk mempermainkan aturan warisan nah, ini namanya adalah ahli waris pengganti khususnya terkait dengan ahli waris seorang cucu jadi seorang cucu itu sebenarnya ahli waris kalau dia dari jalur bapaknya maaf, dari jalur laki-laki cucu kalau dia jalur laki-laki adalah ahli waris tapi masalahnya begini, ketika bapaknya meninggal dia masih punya kakek dan punya paman kalau bapaknya meninggal tentu dia menjadi ahli waris tapi posisinya bukan cucu sebagai anak, nah masalahnya begini ketika si cucu ini masih hidup bapaknya sudah meninggal, kemudian setelah bapaknya meninggal kakeknya masih hidup, kemudian beberapa saat berikutnya meninggal, padahal si bapaknya tadi itu punya saudara yang, yaitu paman dari si anak maka secara otomatis Si cucu ini tidak mendapatkan warisan dari si kakek. Kenapa? Karena ditutupi, dihalangi oleh pamannya. Nah, karena mungkin kasih, apa namanya? Karena sayang terhadap cucunya, ya tentu cucunya kan sudah terhalangi ya. Dia bukan jadi ahli waris. Nah, karena kasihan dengan cucunya bisa jadi si kakek ini, akhirnya dia diletakkan posisinya seperti bapaknya. Maka kedudukannya sama dengan pamannya. Nah, seperti ini tidak boleh di dalam aturan syariah. Kalaupun si kakek misalnya kasihan, nanti dia tahu wasanya si cucu tidak mendapatkan warisan. Caranya bukan dengan seperti itu, tapi bisa sebelum meninggal misalnya ditetapkan hibah atau wasiat untuk si cucu misalnya. Tapi kalau ditetapkan seperti dia pengganti menjadi pengganti dari bapaknya yang sudah meninggal, dan ini yang dimaksud dengan ahli waris pengganti yang tidak diterima di dalam aturan syariat. Nah inilah 10 penyimpangan di dalam eh apa namanya pembagian harta warisan khususnya di negara kita ya. Mungkin di tempat lain di negara lain bisa jadi ada. Apa sebabnya? Pertama, ya tentunya tidak tahu ilmunya. Karena tidak belajar ilmu waris ketika hidup. Orang tua tidak belajar, akhirnya dia merasa nanti tentunya apa namanya? Mungkin ada orang tua yang berpikir begini. Kan anak-anak saya ini orang anak-anak yang yang taatlah gitu ya. bisa jadi nanti setelah meninggal mereka tidak akan terjadi pepecahan, tapi jangan kira jangan dikira seperti itu, bisa jadi gara-gara harta, hati orang bisa berubah nah, maka dalam doakan kita sering mengatakan atau nah, jadi dengan melihat secara eksternal kondisi anak-anak kita itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah kita meninggal ini faktor pertama tentu yang menjadi penyebab besarnya ya kenapa terjadi penyimpangan tersebut. Penjajahannya. Yang dimaksud dengan penjajahan di sini adalah adanya campur tangan dari penjajahan penjajah Belanda dulu dalam masalah pembagian waris di negara kita yang kemudian diadopsi oleh negara kita menjadi sebuah hukum terkait dengan masalah pembagian waris. Ini juga menjadi sebab terjadinya penyimpangan. Lemahnya kurikulum, ini terkait dengan studi-studi waris yang cenderung agak ada ijtihad-ijtihad yang bertentangan dengan syariat. Pada beberapa dekade sebelumnya pernah menteri agama kita itu punya wacana untuk merombak masalah waris yaitu khususnya tentang 2 badi 1 Nah di disini bisa dikatakan adalah sebuah usaha sistematis untuk merusak aturan pikir terkait dengan masalah warisah maka dan biasanya kalau e, hal itu dilakukan lewat kurikulum pendidikan yang ada di bari kita dan ini juga menjadi sebab terjadinya penyimpangan dan yang terakhir adalah Kalau kita melihat kompilasi hukum Islam, meskipun kita syukuri ya e, negara kita mengatur beberapa urusan di dalam syariat, e, dalam dalam fikih kita yang kemudian menjadi undang-undang, yaitu kompilasi hukum Islam ini, tetapi kita juga harus tidak menutup mata ada beberapa masalah yang terdapat di dalam e, KHI itu yang harus kita perbaiki. Nah, ini juga menjadi sebab terjadinya penyimpangan. Ya, kita masuk kepada teorinya, apa definisi dan dalil pensyariatannya. Secara pengertian, waris itu secara bahasa artinya adalah Warisayarisu artinya pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain Ini secara bahasa Tapi secara istilahan Maka ada dua atau ada beberapa faktor Pindahnya hak milik Jadi seseorang memiliki harta Yang mana harta ini bersifat legal Dan dia juga syari Dari pewaris Yang sudah wafat Kepada ahli waris yang hidup Jadi perpindahan harta yang legal dan syar'i halal dari pewaris. Dan pewaris artinya adalah orang yang meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang masih hidup. Ingat, ahli waris yang masih hidup. Karena kalau ahli warisnya meninggal sebelum pewarisnya meninggal, dia bukan lagi menjadi ahli waris. Nah, ada seorang bapak masih hidup, punya anak dua misalnya satu meninggal. Kemudian si bapak meninggal, nah anak yang pertama yang meninggal sebelum si bapak itu bukan ahli waris. Karena dipastikan harus ahli warisnya adalah masih hidup. Nanti ada kriterianya. Dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an, ini adalah surah An-Nisa yang sangat jelas. Silakan bisa dibaca ya, terdapat dalam surah An-Nisa dari ayat bukan dari awal ya, sekitar ayat 9 sampai ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci tentang masalah warisan. Nanti silakan dibaca saja. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al haqu al bi ahliha fali aula rajulin zakah." Bagikanlah harta warisan kepada yang berhak. Apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Ini nanti akan menjadi konsep yang namanya atbah. Yaitu kalau tersisa sebuah kalau tersisa harta warisan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli waris yang terdekat dengan si pewaris dan dia seorang laki-laki. Tapi intinya dasarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma. Kesepakatan para ulama. Yang mana kesepakatan ini juga dalil syar'i. Bahkan ada yang mengat, bahkan ulama mengatakan kalau kita menentang ijma, itu ada hukum lain yaitu adalah bisa kufur kepada bisa dianggap murtad dari ajaran Islam. Salat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ada keterangan secara pasti orang yang mengatakan salat tidak wajib itu murtad. Nah, ketentuan yang meninggalkan salat atau Mengatakan sholat tidak wajib itu ditentukan sebagai orang yang murtad berdasarkan ijma. Jadi kebanyakan aturan-aturan yang pasti di dalam Islam itu tidak secara pasti disebutkan yang mengatakan secara berbeda ya, yang mengingkarinya itu murtad. Tetapi ijma memberikan tambahan hukum. Itu bisa dia dianggap murtad. Kalau tidak melakukannya tidak sampai murtad, tetapi kalau mengingkarinya sampai menjadi murtad. Orang tidak sholat karena tidak mengingkarinya, karena males misalnya. itu tidak sampai dia murtad dari Islam. Walaupun menurut satu mazhab yaitu mazhab Hambali bisa kufur. Tapi menurut mayoritas tidak sampai kafir. Namun kalau dia meskipun salat tapi mengatakan salat tidak wajib bisa murtad dari ajaran Islam. Kenapa? Karena mengingkari sesuatu yang sudah pasti. Dan itu semua dasarnya kebanyakan adalah ijma'. Hal ini sama dengan masalah waris. Ketika harta tidak dibagi dengan ketentuan waris, itu belum berarti dia seorangnya murtad dari Islam. Tapi kalau dia mengingkari Ketentuan waris yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, nah itu bisa menyebabkan dia murtad Nah ini berdasarkan ijma Ada tiga Ada tiga hal ya, Ada tiga istilah yang hampir memiliki Makna yang hampir sama, tetapi kadang salah dalam meletakkan dimana sebenarnya posisi ini Posisi ketiga hal ini harus diletakkan Ada istilah waris, hibah, dan wasiat Karena ketiga istilah ini disamakan dalam sebuah definisi yaitu perpindahan harta kepada orang lain. Yaitu berdasarkan konsep waris, hibah, dan wasiat. Namun ada perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui untuk bisa kita letakkan di mana istilah ini ditempatkan. Waktu akad, Kalau waris itu waktu akadnya ditetapkannya setelah meninggal. Setelah wafat. Ya. Hibah sebelum dan wasiat sebelum. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ingin menghibahkan, saya ingin mewasiatkan, itu benar. Tapi kalau saya ingin mewariskan, itu salah. Karena dia masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kapan diserahkan harta yang ingin diberikan kepada orang lain itu? Kalau waris diberikan setelah wafat, kalau hibah sebelum wafat. Jadi kalau mengatakan saya menghibahkan harta, maka harta itu sudah berpindah sebelum dia meninggal. kemudian kalau wasiat ditentukan sebelum tapi diberikan setelah penerimanya siapa? kalau penerima hak waris khusus hanya ahli waris saja, siapa ahli warisnya nanti kita lihat, kalau hibah boleh siapa saja, mau dia ahli waris ataupun non ahli waris ini boleh, sedangkan kalau wasiat selain ahli waris selain ahli waris, jadi kalau ada seorang bapak mengatakan saya ingin berwasiat harta saya ini setengahnya untuk anak saya maka secara otomatis wasiat itu batal berdalam hukum islam karena diperuntukkan bagi ahli waris sedangkan wasiat hanya diberikan kepada selain ahli waris ya. jadi kalau misalnya ada seorang yang selama ini diasuh atau dirawat oleh anak angkatnya misalnya atau anak tirinya ya, atau menantunya misalnya itu kalau misalnya ingin memberikan harta setelah dia meninggal tentukan berdasarkan wasiat dan itu boleh di dalam hukum ya. karena bukan ahli waris Kalau nilai hartanya, waris berdasarkan ketentuan faro'id, berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, kalau hibah, ini sifatnya bebas, tetapi para ulama menganjurkan kalau kita ingin memberikan hibah kepada anak-anak kita, kalau bisa sama rata. Karena ini adalah sebuah anjuran. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, kalau hibah itu tidak sama rata, dan bisa menyebabkan cekcok, maka bisa dibatalkan. Tapi e, secara umum sebenarnya, Bebas, mau berapa saja diberikan Tentu ketika dia masih hidup ya. Jadi kalau misalnya orang masih hidup, dia mengatakan Ini rumah untuk si A, rumah si B, ini boleh Meskipun mungkin nilainya beda-beda Karena hibah ya. Sedangkan kalau waris, yang di, diberikan Boleh kepada selain ahli waris Batasannya maksimal sepertiga saja ya. Pertama, dasar bahwasannya ahli waris Itu bukan penerima wasiat Rasul mengatakan tali waris tidak mendapatkan wasiat bagi ahli waris, mananya selain ahli waris mendapatkan wasiat, wasiat. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan dia ingin memberikan wasiat kepada seseorang, Rasul mengatakan wassulutu kasir Sepertiga saja karena sepertiga itu sudah banyak. Artinya pembatasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum bagi pemberinya, maka waris wajib diberikan kepada ahlinya Hibah sifatnya sunnah. artinya kalau ingin menghibahkan harta ini tidak wajib sedangkan kalau wasiat juga sama hukumnya adalah sunnah hukum implementasinya penerapan, wari, penerapan tiga hal ini kalau waris hukumnya wajib kalau hibah wajib, Ya, setelah kita mengatakan apa namanya ini harta untuk si A ya harus kita lakukan, jangan kita akhirnya menjilat ludah kita sendiri maka hibah hukumnya harus diterapkan sedangkan wasiat juga demikian berdasarkan wasiat yang ditentukan Bisa dipahami apa perbedaan antara waris, hibah dan wasiat? Nah, pemaksaian begini, mungkin ada sebagian umat islam tidak mengetahui di kapan diletakkan ketiga istilah ini secara benar. Maka kaidahnya adalah Al i'ibaratu bil ma'ani la bil maban. Yang menjadi i'tibar, yang menjadi ibarah, yang menjadi ketentuan hukum adalah maksudnya, maknanya, bukan lafadnya. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, saya ingin menghibahkan harta saya setelah saya meninggal, Maka itu maknanya adalah maknanya adalah wasia. Meskipun dia menggunakan istilah hibah, karena maksudnya adalah wasia. Nah, kalau memang terlanjur seperti itu. Ya. Tapi kalau dia kemudian bertanya kepada orang lainnya, bisa diluruskan kata-katanya gitu. Tapi sekali lagi kaidahnya adalah alaih <tik> boroh bil maani la bil mabani. Iborohnya adalah berdasarkan makna atau maksud, bukan lafaz atau ya lafaznya mabani -nya. Ini belum masuk pada konsepnya. <laughs> ya, waris ya. Ada rukun. Nanti ada beberapa hal terkait dengan konsep waris teorinya. Kalau rukun ada tiga. Pertama adalah al muwarif, pewaris yang wafat dan hartanya hendak dibagi. Ya. Pewaris yang wafat dan hartanya dibagi. Al maurus atau atsarika harta milik pewaris yang dibagi secara konsep waris. Ya, harta milik tetangga bukan tarikah oleh milik waris ya. dan terakhir Alua waris atau ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena ada ahli waris yang tidak menerima warisan nanti seperti cucu tadi yang saya jelaskan di awal karena dia terhalangi oleh orangnya di atasnya dia disebut ahli waris tetapi bisa jadi dia tidak menerima ya. jadi ahli waris yang berhak menerima setelah melalui proses uh, hukum warisan yang telah ditetapkan syaratnya wafatnya mewaris, dipastikan bahwasannya pewaris sudah meninggal, sudah wafat kedua, dipastikan ahli warisnya masih hidup yang ketiga, tidak ada nih, tidak ada penghalang untuk diberikan harta itu kepada ahli waris karena bisa jadi, dia ahli waris, tetapi karena melakukan sesuatu, akhirnya dia terhalangi untuk mendapatkan warisan Nah, penghalangnya apa? satu Beda agama Jadi seorang anak yang non muslim Dia bukan ahli waris Meskipun dia statusnya sebenarnya ahli waris Tapi karena perbedaan agama dengan bapaknya Bukan menjadi ahli waris Berdasarkan hadis Rasulullah Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir Dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim Meskipun belakangan ada istihad baru Terkait dengan Kalau yang mendapatkan warisan itu muslim Dari bapaknya yang non muslim Ada yang mengatakan boleh Karena dasar hadisnya adalah al-Islamu ya al-Walayyul Alee. Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ada juga yang punya istiad seperti itu, seperti Yusuf Cordawi misalnya. Khususnya dalam konteks non-Muslim yang atau Muslim yang minoritas di wilayah non-Muslim. Layatawaratu ahlumillate ini syata tidak akan mewarisi dua orang yang berbeda agama. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan. Ahli waris karena tidak sabar akhirnya membunuh bapaknya. membunuh keluarganya yang termasuk sebagai ahli waris. Nah, ini juga termasuk akhirnya dia tidak mendapatkan warisan karena perbuatan yang dia lakukan. Dan sebuah kaidah disebutkan man taajjala qabla awanihi uqiba bi nih. Seseorang yang sudah tergesa-gesa, tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu, lalu dia, dia ingin mendapatkannya secara tergesa-gesa, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya sama sama sekali. Maka nah, seorang anak yang membunuh orang tuanya karena tidak sabar mendapatkan warisan dari orang tuanya secara otomatis dia tidak mendapatkan warisan karena kasus ini dan yang ketiga perbudakan karena sesungguhnya hakikatnya seorang budak itu milik tuannya meskipun dalam konteks sekarang tidak ada lagi kemudian sebab kenapa seseorang itu disebut ahli waris atau mendapatkan warisan pertama nasab dan ini adalah ahli waris yang paling banyak sebab nasab adalah sebab yang paling besar Dan ada sekitar 22 ahli waris karena sebab nasab. Atau ada sekitar 20 Yang kedua sebab pernikahan. Dan ketiga wala. Kalau pernikahan ini hanya berlaku kepada suami dan istri. Karena sebab pernikahan hanya berlaku pada suami atau istri. Sedangkan kalau selain suami dan istri secara onomatis bukan ahli waris. Menantu, mertua, ipar itu bukan ahli waris. Meskipun ada hubungan secara Pernikahan dengan dengan orang yang meninggal misalnya dan yang terakhir adalah wala wala ini adalah terkait dengan perbudakan kalau seorang membebaskan seorang budak kemudian budaknya men, eh, yang dibebaskan tadi meninggal maka dia termasuk ahli waris kalau si budak tidak memiliki ahli waris eh, ya tidak ada memiliki ahli waris dari sebab nasab dan pernikahan maka yang membebaskan menjadi ahli waris berdasarkan wala ya. syarat pewaris Muslim sudah wafat punya harta tentunya, karena tidak punya harta apa yang mau diwariskan muslim dia sudah wafat dan punya harta, syarat harta halal dan legal secara syariat ataupun mungkin ketentuan hukum negara kita dan bukan sesuatu yang diperselisihkan kalau diperselisihkan ya urus selesaikan dulu perselisihan itu, nanti baru dia menjadi harta warisan, dimiliki selagi hidup, kalau dimiliki setelah hidup itu bukan harta warisan, misalnya orang meninggal kemudian mendapatkan tumbangan dari orang lain, itu bukan milik yang meninggal tapi yang bisa diberikan kepada keluarganya nah, beberapa keturunan seperti ini bukan santunan, bukan uang pensiunan dan bukan klaim asuransi terkait dengan klaim asuransi memang terjadi perdebatan ya. ada yang mengatakan itu termasuk warisan ada yang mengatakan tidak termasuk harta waris tidak tercampur seperti tercampurnya harta antara suami dan istri jadi ketika orang meninggal dipastikan dulu mana milik suaminya mana milik istrinya Kalau masih tercampur, ini masih berarti ada masalah. Ya, Seperti harta suami istri atau harta partner bisnisnya, yang biasanya ditentukan berdasarkan saham misalnya. Jadi kalau orang meninggal, dia punya saham dalam perusahaan tertentu, yang diwariskan hanya bagian sahamnya saja. Ya, meskipun tidak, tidak harus juga harus diambil begitu saja, bisa dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya disepakati bagaimana caranya. Dan terakhir, Sesuatu yang sudah dikeluarkan dari harta si pewaris itu bukan menjadi harta warisan. Karena kenapa? Para ulama mengatakan selain kewajiban yang harus dikeluarkan terkait dengan harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada kewajiban yang harus didahulukan terlebih dahulu. Jadi sebelum warisan itu dibagi, ada kewajiban terkait dengan harta yang ditinggalkan pewaris untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Pertama biaya janazahnya Kalau dia ada hutang, hutangnya dibayarkan terlebih dahulu Nah sisanya baru dibagi Atau kalau ada wasiat yang dia sudah tentukan sebelum meninggal nah, Misalnya dia mengatakan sepertiganya untuk si A Dan itu bukan ahli waris Maka sepertiga itu didahulukan sebelum dua pertiganya diberikan kepada ahli waris hafal Pak ya Rukun, syarat, mawani Nah baru Ahli warisnya siapa saja, dan ini mungkin saya tutup ya karena waktunya. Gimana apa nanti, saya tutup aja Pak, ya. Di ahli waris. Yang penting tahu dulu teorinya. Syarat ahli waris, kondisinya bagiannya. Syarat ahli waris terdaftar, dalam arti dia terdaftar sebagai ahli waris. Kemudian hidup saat pewaris wafat. Karena ini kan tiga, tiga rukun dari warisan ya. Tiga rukun dari waris adalah tadi yang pertama, pewaris. Kedua, harta. Ketiga, ahli waris. Nah, kita sekarang masuk ke dalam rukun yang ketiga yaitu ahli waris. Ada tiga pembahasan terkait dengan ahli waris, syarat, kondisi, dan bagian. Untuk syarat dia sebagai ahli waris terdaftar sebagai ahli waris, apakah berdasarkan nasab atau berdasarkan pernikahan atau berdasarkan wala'. Kedua, hidup saat pewarisnya wafat. Karena sudah kalau sudah meninggal berarti dia bukan ahli waris, tapi hidupnya itu saat masih pewarisnya wafat saat pewarisnya wafat. Namun kalau misalnya pewarisnya wafat kemudian beberapa saat berikutnya ada ahli waris yang meninggal sebelum harta waris dibagikan dia termasuk ahli waris jadi dibedakan hidupnya dia hidupnya ketika pewarisnya meninggal bukan setelah beberapa lama pewarisnya meninggal kemudian tidak gugur haknya tidak gugur haknya dengan konsep hijab ketika bagiannya tertutupi oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si pewaris dan biasanya kalau orang meninggal dan dia memiliki anak laki-laki atau bapak maka kebanyakan secara otomatis ahli waris lainnya itu seperti saudara paman itu secara otomatis sudah tidak bisa menjadi ahli waris karena bagiannya sudah tertutup oleh si bapak atau si anak laki-laki jadi intinya ada ahli waris yang gugur bagiannya atau karena sebab tiga hal tadi yang tidak kita jelaskan nih, kafir membudu atau atau dia seorang budak Dan yang terakhir, oh maaf, yang penjelasan saya tadi berarti terkait dengan yang keempat. Tidak terhijab. Ya, tidak terhijab, tidak tertutup bagiannya. Kondisinya bisa dibagi dua. Ada yang dia mendapatkan waris sebagai internal, secara internal. Siapa mereka? Yang pasti mendapatkan waris. Yang dimaksud dengan ahli waris internal adalah yang pasti mendapatkan warisan. Tidak pernah ditutupi. Ya. Tidak mungkin terhijab atau tidak tertutupi bagiannya. Dan yang terakhir hanya enam pihak saja. suami, istri, anak laki-laki anak perempuan, bapak, dan ibu 6 ini saja yang dia ahli waris internal pasti mendapatkan warisan suami, istri, anak laki-laki anak perempuan, bapak, dan ibu berapapun jumlahnya kalau misalnya istrinya ada 4, ya semuanya pasti ahli waris, pihak ya kita sebut dengan istilah pihak bapaknya ada yang kalau bapak sih kandung saja ya, anak misalnya jumlahnya berapapun, dia termasuk Semuanya mendapatkan, semuanya sebagai ahli waris internal. Sedangkan yang ekstern, ada yang eksternal adalah yang dia tidak pasti dapat warisan, ada kemungkinan tidak mendapatkan warisan, mungkin terhijab, ada 16 pihak, berarti totalnya adalah 22 pihak. Kita menyebut istilah pihak, bukan menyebut istilah orang, karena bisa jadi satu pihak itu jumlahnya lebih dari satu. Anak misalnya lebih dari satu, istri lebih dari satu bisa. bagiannya ada yang mendapatkan secara furut ada yang mendapatkan secara asobah kalau furut adalah ahli waris yang harus pertama kali diberikan bagiannya yaitu adalah mereka yang mendapatkan ketentuan sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yaitu mereka yang sudah mendapatkan bagian dengan 6 konsep, 6 metode setengah, seperempat, sepertiga, dua per tiga, satu per enam, satu per delapan satu per delapan, jadi ada enam, enam orang setengah seperti anak perempuan dua per tiga seperti dua anak perempuan seper8 seperti istri seperempat seperti suami kemudian setengah ya sepertiga seperti ibu misalnya dan seperempat eh maaf saya saya saya saya saya ya seper seperti ibu yang kalau si ahliwa eh, si pewaris memiliki anak jadi kalau pewaris punya anak maka ibunya seper kalau pewaris tidak punya anak ibunya dapat sepertiga nah itu orang yang harus pertama kali diberikan terlebih dahulu kalau ada sisa maka dia disebut dengan yang mendapatkan secara asobah misal satu contoh seorang meninggal punya ahli waris berupa seorang anak laki-laki istri dan ibu misalnya maka istrinya karena ada anak mendapatkan 1 8 si ibu karena ada anak mendapatkan 1 6 nah sisanya diberikan kepada anak laki-laki Cara pembagian, cara penghitungannya bagaimana? Disamakan pembaginya. Istilahnya kalau dalam matematika 6 dan 8 berarti 6 kali, 6 kali 8 berapa? 20 eh 48. Jadi seolah-olah hartanya dibagi menjadi 48. Atau contoh mudahnya mungkin saja. Orang meninggal punya istri dan anak laki-laki. Si istri mendapatkan 1/8 maka 7/8-nya untuk anak. Laki-lakinya. Dan 78 itu bukan ketentuan langsung dari Alquran dan Hadis, tetapi ditentukan berdasarkan konsep asobah. Nah, konsep asobah. Karena istilah 78 tidak ada di dalam Alquran, yang ada adalah seper, seper, delaka, seper, seper delapan. Ya. Jadi seper itu berdasarkan kurut yang sudah ditentukan, sedangkan 78nya berdasarkan asobah. Jadi ada di antara ulilaris yang mendapatkan dengan konsep kurut atau dengan konsep asobah. Ini waktu sudah jam satu, Insya Allah teorinya sudah terangkum ya. Ini hanya sekedar penjelasan lebih detail saja terkait dengan ahli waris internal, eksternal dan sebagainya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan Tanjap atau langsung kita tutup? Ah, Atau ya? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Oke, ini Assalamualaikum. Eh eh silakan. Kalau misalkan hutang kepada almarhum ya piutang dikembalikan setelah ya, dikembalikan setelah dia meninggal maka ini secara otomatis adalah harta waris karena kan hukum asalnya adalah harta milik pewaris meskipun ini harta yang dipinjam oleh orang lain dan dikembalikan setelah dia e, meninggal artinya apa ketika orang yang tadi berhutang kepada yang meninggal, baru mengembalikan setelah uh, yang dia hutang itu meninggal, maka secara otomatis ini adalah harta waris. Kenapa? Karena hakikatnya adalah harta yang dimiliki sebelum dia meninggal. Hakikatnya kan harta yang dimiliki sebelum dia meninggal. Nah, kalau asuransi itu kan tadi saya katakan ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan itu adalah waris, harta waris, ada yang mengatakan bukan harta waris. Karena kalau kita lihat konsep asuransi itu kan sebenarnya adalah sebuah, bukan hutang-hutang juga kan? Bukan, karena konsepnya itu semacam jaminan kalau dia meninggal, permohonan ya, permohonan kalau dia meninggal, akan diberikan semacam santunan kepada keluarganya. Jadi sebenarnya itu bukan bukan harta dia, tetapi sebuah, meskipun ada preminya dan sebagainya ya. Tapi kalau saya melihat sih, konsepnya tidak seperti harta yang dimiliki secara penuh. Karena semacam permohonan kepada perusahaan asuransi, kalau dia meninggal nanti diberikan kepada dia diberikan kepada orang yang sudah ditentukan di dalam polisnya yang tertanggung di dalam polisnya tapi ada juga yang mengatakan itu adalah harta warisan kenapa? karena ketika masih hidup terus dibayar preminya nah, kalau saya melihat sih, sebenarnya lebih kecenderungannya kepada bukan harta waris kenapa? karena ketika terjadi akad dengan persen asuransi itu sudah ada orang-orang yang sudah secara pasti ditanggung dan itu kan menjadi dasar untuk apa namanya harta itu diberikan kepada yang tertanggung gitu. Karena bisa jadi yang yang tertanggung ini eh, apa namanya bukan ahli waris misalnya. Bisa jadi ya. Seperti itu. Jadi meskipun ada dua perbedaan, perbedaan pendapat seperti itu ya saya pikir dilihat maslahatnya saja seperti apa Pak. Dilihat masalahnya seperti apa. Mungkin demikian. Ada lagi? Hukum Waris. di lisan atau, atau surat kalau itu sebenarnya dilihat dari konteks zaman ya maksud saya begini, di dalam islam setiap akad, setiap uh, apa namanya, hubungan antar manusia, itu memang status hukumnya adalah dianjurkan untuk ditulis meskipun kalau kita baca dalam Al-Quran konteks ayatnya itu terkait dengan hutang piutang. dan itu adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran ya yulazina amanu iza sadayantum bidainin ila ajalimu samma faktuhuh paktub tulislah. Tetapi kata ulama begini, perintah untuk menulis walaupun dalam konteks hutang piutang, ulama menggunakan konsep kias untuk meletakkan aturan ini juga kepada setiap akad. Tapi intinya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja perintah, tulislah. Namun para ulama mengatakan, perintah di sini hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. khususnya dalam sunnah itu kapan biar, atau kapan hukum sunnah itu diterapkan yaitu ketika dengan dengan lisan saja itu sudah tidak menimbulkan masalah tidak menimbulkan fitnah karena Allah mengatakan paman amin amin paman fal wal kalau kita tidak merasa khawatir ketika pembagian warisan itu dengan lisan tidak sampai menimbulkan fitnah maka silakan tanpa harus dicatat Tetapi kalau kita khawatir apapun zaman sekarang ya, yang harus ada pengakuan secara tertulis saksi dan sebagainya, maka di sini bisa berubah hukumnya menjadi wajib. Maka dilihat kondisi dan zamannya. Saya, saya pikir sih lebih baik ada pencatatan. Bahkan hibah, meskipun bahkan hibah pak, bahkan hibah sebelum meninggal, meskipun dengan lisan itu sudah sah, tetapi agar tidak khawatir terjadinya uh, konflik setelah dia meninggal, karena bisa jadikan orang yang orang ahli waris yang lain menganggap. Hibahnya tidak sah misalnya, maka dicatat agar ada agar ada dasar bukti eh, apa namanya dia berhak untuk mendapatkan Wallahualam, mungkin demikian.